Oke. Okay. Halo, selamat malam semuanya. Sawalaam. Dari dari mana aja nih? Dari tadi ya. Dari tadi ya. <laughs> dari keluarga baik-baik. <laughs> Gaskeun. Oke, okay, uh, kembali lagi dengan kita uh, Musisi Jogja Project. Kembali lagi pada malam hari ini. Eh uh, nanti kita bakal ditemani sama Mas Zidane dan juga Bang Riki dan juga uh, sama yang lain-lainnya mungkin ya nanti kita masih terima juga untuk teman temen yang mau request bisa langsung aja sampaikan dan jangan lupa juga buat pantu subscribe akun channel youtube kita di Zidan Official, Ricky Official, dan musisi Jogja Project ya ya mau nyawer boleh loh ya, jangan sungkan-sungkan ya ada kotak depan kita kalau santai ada, ada tegang aja deh cek, oke okay. oke uh -uh. Selamat malam semuanya Lagu ini special buat kalian semua Masih tergiala di telingaku Bala lembut Dan maesra terasa air mataku abas hi pipi aku terharu dan terbu Aku bahagia Berdiri cinta yang kau tenang Bersebi indah di hati Air mata buat teman-teman yang terkena sama orang. Cuan orangnya tipe kato sampai ke Luwak Palu dulu. eta aduh sapa-sapa oke sapa-sapa ini dari mana semua nih rame nih uh, yang cantik aku skip aku gak <laughs> oke ini dari kota mana semua nih yang sekarang hadir nih ada yang Boyolali halo Boyolali Lampung, Kalimantan jam mana lagi ayo uh, kayak ini mana ah Banten wah udah kayak antrian bansos nih uh, rame yang dari tadi ada oh gak ada baru-baru ternyata, yang dari Palu, ada Palu, Palu, Palu, mbak bohong kau ada yang dari Jakarta enggak wih, halo bang semuanya eh uh. uh. ayo, satu minggu di Jakarta Okay, ya buat teman-teman tolong ya kembali ke tempat duduk masing-masing biar teman-teman di belakang bisa uh, nonton juga biar enak gitu. Uh, uh, nanti gantian ajalah gitu. Ya, mohon ya teman-teman semuanya. Jangan lupa sosial di standing. Oh, oh, maaf.